Selamat siang, Bapak Rudi. y a siang. Komentar Anda, Pak? Ya, yang n g e r u s a k jalan tuh, bukannya truk. Galian telekom sama galian PAM, <laughs> itu yang n g e r u s a k jalan tuh. Dia habis ngegali, dia nggak betulin lagi.、Hmm. Sering banget ya, Pak, ya? Oke, terima kasih, Pak Rudi. Bapak Yono, selamat siang. y a selamat siang. Uh, ya, Untuk mengatasi masalah itu ya, Kalau kita berseming di negara Eropa Atau negara yang maju Tidak ada pembatasan ya. Tapi yang jelas Seharusnya detik itu、uh, Mempunyai satu ini ya, Waktu kinerja yang Artinya b e r b e s i ngambungan、hmm. dalam, dalam hal ini Kita melihat jalan Di dunia sudah sehabis hujan Itu pasti t e r g e n a n g Karena masalahnya Uh, kiri tanahnya itu nggak ada kanal yang memadai dan kemudian ada parit-parit yang akan、uh, kalau n g a d a kanal pasti parit-paritnya itu dengan tanahnya akan membumbuin di kanal tadi ya、hmm. seperti itu lalu yang kedua bahwa artinya、uh, kita melihat bahwa efektivitas dari departemen terhubungan ini terutama dari t r a t e g i c management yang ada itu yang sekarang ini yang menjadi、uh, komplikasi Di mana komplikasinya ini Misalkan pada saat ini、uh, Ya artinya k e m a c e t a n dan sebagainya ya Seperti itu, ini, ini tidak Tidak, tidak teratasin sama sekali Jadi bagaimana kita bisa m e n c i p t a k a n ekonomi biaya rendah、hmm. Tetapi pada kenyataannya Dari masalah dari manajemen Lalu dari masalah Pembangunan atau pembuatan jalan ya、yeah. Artinya di luar konteks Di luar yang efisien dan Uh, artinya, tidak memenuhi standar l a y、okay, a h a n g ada yang maju. Oke,、okay, terima kasih Pak Yono. Bapak Gilbert, selamat siang. Kalau selamat siang. Selamat siang, p a k Yuda. Saya komentarnya,、ya. saya hanya singkat saja. Boleh, hukum yang harus ditegakkan、mm -hmm. karena bangsa ini harus dicambuk. Ya, harus dicambuk, jadi hukum, hukumnya harus ditegakkan. Ya, jadi ini kan jalan r u s a k b u k a n karena t e r k a i Ya,、uh, memangnya uh, apa namanya keadaan jalannya juga sudah jelek.、Mm. Tender, subtender, subtender lagi Ya kan, d i a truk juga ada、uh, Ada peranannya juga Yang merusak kan. Tapi semuanya kan di jalan kan bisa Apa namanya, tong kalipong segala macem Kembali、hmm. i ke hukumnya Hukumnya harus ditegahkan Dicampuk dong, ya kan、hmm. Kalau n gak g dicampuk ya n gak g bisa Kasih satu cabukan, m hukuman yang seberat-beratnya Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Osman, selamat siang Iya なかなかのこと私はそれを考えている t きに、私はそれを考えいるときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、私はそれを考えているときに、 Ya itu kalau iklan di situ yang, yang untung adalah Toko h yang muncul di iklan Barangkali pemberikutnya dia mau maju Jadi、mm -hmm. jadi gubernur atau jadi akta、mm -hmm. Salah hanya dengan、uh, Menteri Pendidikan yang selalu muncul Oh bos gratis ada bos Kenyataannya banyak yang rubuh itu sekolah、mm -hmm. Terima kasih